Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama Iksan dalam r e p o r t a s e Radio Kekuningan Menjelang pergantian tahun sudah terasa di kalangan masyarakat untuk belanja sayur mayur yang meningkat Kenaikan harga beberapa jenis sayuran tidak bisa dipungkiri bersumber dari para petani Seperti berikut ini seorang petani yang menanam tomat memaparkan kenaikan harga karena cuaca ekstrim Hujan deras, angin kencang, vitamin mahal, pupuk dibatasi dan susah didapat Sekarang walaupun harganya tinggi, cuma di dalam cuaca, cuacanya tidak membaik. Sekarang kalahnya kalah sama cuaca, tidak berhasil gitu. Ya insya Allah lah, walaupun cuaca lagi begini harga t o m a t atau lah yang lainnya mudah-mudahan ada di atas. Mahal lah gitu. Kesatu, kedua, obat mahal.、Oh, pupuk terbatas, tambah pupuk susah dicari. Dari cuaca aja udah tidak memungkinkan gitu, untuk Tanaman-tanaman palawija u dah n g g a k p e r a h benar. Demikian reportase radio Kekuningan, teruslah bersyukur kepada Allah SWT, niscaya nikmat akan selalu kita rasakan. Teruslah menjadi orang yang bermanfaat, seperti program workshop multimedia dan jurnalistik radio Kekuningan, pasti sangat bermanfaat untuk umat. Saya Iksan p a m i t Wassalamualaikum w a r a h m a t u l l a h Wabarakatuh.